Assalamualaikum Saudara-saudari sekalian, sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi Sabtu 13 Januari 2024 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari PD bersama laporan Idris Ismail. Sudarlun, warga Gampung, Pulau Luih, Kecamatan Titipidi, diebohkan dengan penemuan sosok mayat wanita yang dikubur di kamar mandi sebuah rumah di desa setempat Jumat kemarin. Belakangan terungkap, sosok mayat yang ditemukan telah terbujur kaku dalam karung itu adalah Wahyu Ningsi, berusia 38 tahun. Penemuan mayat yang terkubur di kamar mandi diketahui pertama kali oleh salah satu anak kandung korban. Lalu ia segera melaporkan kepada warga. Warga yang tiba di lokasi langsung menggali titik kuburan di bagian kamar mandi dan ditemukan sosok mayat telah terbujur kaku di dalam karung. Warga memperkirakan jasad korban telah dikuburkan selama dua hari yang berada persis pada lokasi kamar mandi. Sementara Kapol Respedia KBP Imam Asfali mengatakan tim telah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP. Yang memastikan polisi terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku utama dibalik kasus kematian ibu dua anak tersebut. Kita lanjut lagi berita pagi ini setelah dari PD kita beralih ke Banda Aceh. Sudah telah unsatres narkoba Polresta Banda Aceh berhasil menggagalkan upaya pengiriman barang haram berupa 6 paket sabu yang hendak dikirim melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar Jumat kemarin. Pelaku berinisial JS warga dari salah satu gampung di Kecamatan Tanah Jambu, Ayah Aceh Utara di beku petugas di bandara. Kasatres narkoba Polresta Banda Aceh AKP Ferdian Chandra mengatakan penangkapan berawal saat tersangka JS melaksanakan check-in dengan pemeriksaan oleh petugas Afisik Bandara Sultan Iskandar Muda. Tersangka terdeteksi oleh petugas Abdul Hakim menggunakan X-ray yang diduga membawa narkoba jenis sabu. Saat diperiksa, petugas menemukan barang bukti 6 paket narkoba jenis sabu seberat 1,2 kg yang disimpan di dalam pinggang celana pelaku. Kemudian tersaka langsung dibawa ke pos IFC untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil keterangan JS, barang haram ini ia dapat satu minggu lalu dari seseorang berinisial P di Aceh Timur. JS juga mengaku barang tersebut akan dibawa ke Jakarta. Nantinya setelah tiba di Jakarta, JS akan dijemput seseorang kenalan P. Tersangka mau menerima tawaran tersebut dikarenakan membutuhkan biaya berobat untuk anaknya yang sedang mengalami sakit, pembengkakan empedu, dan pembengkakan hati. Sudarlun telun PJ Bupati Aceh Singkil Azmi menyalurkan bantuan beras kepada para korban banjir. Penyerahan bantuan dilakukan di kantor badan penanggulangan bencana daerah setempat di Pulau Saro, Aceh Singkil, Jumar kemarin. Beras sebanyak 10 ton yang disalurkan merupakan bantuan dari pemerintah Aceh untuk korban banjir di Aceh Singkil. Bantuan beras ini diberikan melalui kepala desa terdampak banjir, selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Menurut Hazmi, berdasarkan perhitungan bantuan kepada korban banjir masih butuh sekitar 5 ton. Terkait hal itu, PJ Bupati memerintahkan kepala pelaksana BPBD Aceh Singkil Al Husni segera menambahnya. Pada bagian lain, Azmi juga mengingatkan pesantren yang turut terimbas banjir agar mendapat bantuan beras. Penyaluran bantuan beras dihadiri Dandim Singkil Letkol Moh Mulyono, Ketua MPU Rusman Hasmi, Wakapol Resingkil, Kepala Dinas Pangan Abdul Haris, serta Kepala Disprindakob dan UKMHC Singkil Malim Dewa. Darlun Pria berinisial MI 30 tahun warga salah satu gampung di Kuta Malaka Acebesar Babak Belur usai dikeroyok warga di Jalan Belang Bintang Lama Tepatnya di Gampung Beragong, Kecamatan Kuta Baru Acebesar, Kamis malam kemarin Ia diamuk setelah melakukan pencurian dengan kekerasan Berupa tindak pidana perampasan tas terhadap seorang pengendara wanita di kawasan tersebut Korban adalah Nailil Mona, 20 tahun warga Lambro Bilu, Kecamatan Kuta Baru Ia mengalami luka setelah terjatuh dari sepeda motor saat hendak menyelamatkan tas miliknya yang ingin dijambret pelaku Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan Kapolsekutabaru Ibtu M. Sabir mengatakan kejadian berawal saat korban pulang dari tempat kerjanya di Darussalam Dan hendak menuju ke Pasar Lamate, Jalan Belang Bintang Lama Setiba korban disimpang Simpang tring, dari arah belakang datang dua orang pria tidak dikenal menggunakan sepeda motor Langsung merampas tas milik korban Saat mempertahankan tasnya, korban bersama tersangka terjatuh ke aspal dan seketika itu korban berteriak minta tolong warga sekitar. Saat itu warga langsung menghampiri korban dan menghajar pelaku. Kemudian warga mengamankan seorang pelaku dan menyerahkan ke polisi yang tiba di lokasi. Sementara itu satu teman pelaku berhasil melarikan diri ke arah Gampung berangong Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun KPK menetapkan Bupati Labuhan Batu Erick Atrada Ritonga sebagai tersangka suap. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Labuhan Batu Sumatera Utara Erik Atrada Ritonga sebagai tersangka dugaan suap. Erik merupakan salah satu pejabat pemerintah Kabupaten Labuhan Batu yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK Kamis kemarin. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan Erik sebagai tersangka. Selain Bupati, KPK juga menetapkan anggota DPR di Labuhan Batu bernama Rudi Syahputra Ritonga sebagai tersangka. Kemudian dua pihak swasta bernama Effendi Saputra dan Fajar Syahputra juga mengenakan rompi tahanan KPK. Dalam perkara ini KPK menduga Erik Diduga aktif mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuan Batu Erik diduga memberikan perhatian lebih kepada pengadaan proyek di lingkungan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Labuan Batu Nurul Gufron menyebut besarnya uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor Yang akan dimenangkan yaitu 5% hingga 15% dari besaran anggaran proyek Sejauh ini KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai 551,5 juta dari nilai dugaan suap 1,7 miliar rupiah lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional Serangan Amerika Serikat dan Inggris diamantewaskan 5 orang Hoti ancam pembalasan merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Militer Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara terhadap target kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Juru bicara militer Houthi mengatakan bahwa serangan ini menewaskan sedikitnya 5 orang dan melukai 6 orang lainnya. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree di mengancam tidak akan membiarkan begitu saja tindakan Amerika Serikat dan Inggris tersebut. Ya meminta Amerika dan Inggris harus memikul tanggung jawab penuh atas agresi kriminalnya terhadap rakyat Yaman. Ia menyebut ada 73 serangan yang menghantam lima wilayah Yaman yang berada di wilayah Kendali Houthi. Ia tidak merinci apa yang menjadi sasaran serangan militer Amerika Serikat dan Inggris tersebut. Sebelumnya, seorang pejabat Amerika Serikat yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa jet tempur, sejumlah kapal perang, dan satu kapal selam melancarkan serangan balasan terhadap lebih dari selusin target Houthi di wilayah Yaman.